الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده Rabbul arzina wa al-samaatil hulaa. Ashhadu anhu Muhammadan habibu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sejidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa iswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nuril huda wa shamsudduha wa badrik Wahala alihi wa ashhabihii ablittuqawan nafawan ya Subhanaka laa inmalana illa ma'allam tana inna ka antal alilul hakeem Rabbish rahli sadiri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli waj'alli waziram min ahli Allahumma bariknana fi rajabat wa sha'bana wabalighna ramadhan birahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan ya hananu ya mannan Ya Rahimu Ya Rahman Ya Da'imal Ihsan Amma bu'atuh Sa'adat Allah Fadil Wa Ashabul Fadil Ulama'an Al-Qurama Wabi Muqaddimah Imam Masjid Taichung Bapak Abdullah Hasan Juga Bapak Muhammad yang sudah meninggalkan dunia ini arena ini mudah-mudahan beliau berjuang senantiasa diberikan kekuatan loher batik untuk membantu saudara-saudaraku memperjuangkan Islam di Taiwan ya, ah, yang sama-sama kita hormati kita cintai, kita banggakan Ustadz Haji Darwilu Hasibuan Kori Internasional Yang sudah naik Dua kali di panggung ini Cocok dengan gelar beliau SPDI Sudah punya Dua istri kan, kan sudah naik dua kali Kalau beliau SPDI Kalau saya MSI Masih satu istri Tulur-tulur saya yang sebelah sana tuh banyak yang STMJ sudah tua masih jomblo uh, Ini yang sebelah sini gelarnya swala Allah IR Roto. Yang saya hormati ketua dan seluruh pengurus KMIT Mas Yadi dan seluruh anggota Ustadz Yogi Ketua Imit Ikatan Muslim Indonesia Taiwan di Taichung bersama seluruh pengurus Mas Deddy dan Segenap Kepanitiaan yang saya banggakan juga hadir di tengah-tengah kita Ibu Tania Ros yang mewakili KDTI Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan namanya gak sesuai dengan profesinya ya pekerjaannya di kantor dagang ekonomi tapi namanya di pertanian dan perkebunan kan taniya ya, ros tani itu ya tani, ros itu tak harusnya di kantor pertanian dan perkebunan saja ya biar gak terlalu gemuk Jangan lupa Zaujadi and the Habibati my wife and my son Buman lama Ya. Kau ingin tahu, pokoknya di majelis ini yang paling cantik yaitu istri saya yang sebenarnya bukan iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya enak lagi ngerasani kamu enak aku ngerti aku ngerti tak enak ini ngono buju ini keluar saya ngerasani ngono saya ngomong-ngono tak dongaknya lambe ini ubunya dan lawan saudara-saudaraku para ikhwan yang ganteng-ganteng yang keren-keren yang semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala para akhwat yang cantik-cantik yang ayu-ayu baik yang berkerudung, berjilbab maupun yang enggak pakai kerudung ada yang tomboy ada yang pakai topi ada yang bahkan pakai celana pendek fansnya Anwar Jaafar itu Anwar Jaafar. Ya memang orangnya sangat. Jadi fansnya itu mulai semua kalangan sampai tadi banyak yang cuma pakai celana pendek perempuan. Apa ya, apa, aman. Aman kan? Eh, terutama untuk para huat, karena himbauan dari pemerintah Taiwan, ya tak boleh pakai cadar, ya tak usah pakai cadar. Yeah, yeah, yeah, yeah. nyatanya yang pakai pendek ya aman. Ali di u Pamuran bejat. Kalau di Timur Tengah itu pakai cadar emang cantik cantik. Kalau nggak ditutupin pakai cadar menimbulkan fitnah yang besar. Masaman nggak pakai cadar nggak menarik. Kalau bercadar tujuannya biar aman itu dilarang oleh pemerintah Taiwan, itu kan juga gak bagus untuk pekerjaan Anda <tuk> juga bisa membahayakan teman-teman yang lain <tuk> maka kalau tadi ada himbauan diganti dengan masker, kalau saya enggak biar aman, tetap tertutup ganti helm tropo <tuk> itu kan gak itu dulu kan tidak dilarang Allahumma shallallahu alamu Muhammad waktu, langsung to the point dan sekalian satu ketika ada seorang sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sahabat ini berkata ya Rasulullah saya ini orang bodoh Gak berilmu, saya ini sangat sedikit memikirkan akhirat dan terlalu banyak mengurusin dunia. Terlalu sedikit ibadah saya, terlalu banyak maksiat saya, terlalu banyak kegoliman saya, terlalu sedikit perjuangan saya. Ya kurang lebih gambarannya kayak ya semua yang hadir di sini. Yang namanya semua tanpa terkecuali Termasuk yang ngomong Jelas Mohon petunjuk ya Rasulullah Bagaimana agar saya jadi orang baik Dan hidup saya senantiasa diri oleh Allah Amin Pertanyaan di amini Amin itu kalau doa Ini pertanyaan buat di amini Serupanya amin Amin yang... oh. Seorang sahabat mohon petunjuk dan bertanya kepada Rasulullah. Saya yang bodoh, saya yang banyak dosa, kata sahabat tadi. Saya yang sedikit ibadah. Saya yang sedikit nilai jihadnya. Bagaimana agar menjadi orang yang baik dan hidup saya diri ya Allah. Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk. Simple. Istafti khalbak, Istafti khalbak, Istafti khalbak. Kamu minta fatwa pada hatimu. Kamu minta fatwa pada hatimu, mintalah petua pada hatimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa, bagaimana hatimu menasihati, ikuti, pasti kamu akan menjadi baik. Karena sesungguhnya hati itu selantiasa berpihak kepada kebaikan. Orang itu asal mengikuti hatinya, pasti jadi baik. Orang jadi jahat itu karena mengikuti hawa nafsu. Awa itu keinginan nafsu itu diri sendiri, berarti mengikuti keinginan diri, diri. sendiri. Yang benar harusnya akan mengikuti keinginan Allah. Allah masya Allah Muhammad. Saya Rasulullah. Kalau ingin jadi orang baik hidup senantiasa diri dia Allah hanya pada hatimu, minta fatwa pada hatimu, minta petunjuk pada hatimu, bagaimana hati berkata, bagaimana hati memberikan fatwa, memberikan petunjuk, ikuti, pasti kita akan jadi baik, sama sekalian pada dasarnya setiap manusia itu hatinya baik, hati selalu berpihak pada kebaikan, sesuatu itu kalau baik, demi Allah, setiap hati manusia mengatakan dan setuju bahwa itu baik, sebaliknya, sesuatu itu kalau jelek, Hati setiap manusia, demi Allah, setuju dan mengatakan bahwa itu jelek. Kalau kurang percaya, tolong pertanyaan saya dijawab untuk membuktikan ini. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Kurang semangat. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Dia jawabannya kayak pernah ngalamin. Maling itu ngerti kalau yang dilakukan salah. Karena yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan kata hatinya. Hatinya juga mengatakan bahwa yang dilakukan itu jahat. Maka sering saya sampaikan, tidak ada maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Enggak ada maling ngumumii anaknya, "Nak, nah, nanti gantiin bapak ya, Nak." Bapak ini keluar masuk penjara udah sembilan kali. Kamu nanti harus bisa ngerampok. Enggak ada. Enggak ada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 oke okay, oke okay, oke okay. saya bilang. Nah kan, karena bilang terpaksa, berarti kan hatinya sendiri mengatakan bahwa itu salah, pelacur, ah, ah. pelanggannya pada sorai. Kalau nggak ngerti, begini, lu begini. Lalu dia ngerti apa tidak kalau yang dilakukan salah? Nanti bingit. Sekedar ngerti-ngerti bingit Karena pelacur itu tahu yang dia lakukan salah Maka tidak ada pelacur yang ingin Anak perempuannya jadi pelacur Tidak ada pelacur Ngomongin anak perempuannya Duh, besok kita ini ibu yang do Ibu ini pelacur sukses Semalam ibu bisa ngandangin Burung 25 nah, Kamu nanti jualan Krutonya harus lebih laris Kok Krutonya? Dia pakanan dong Udah ngerti melakukan itu jelek hatinya juga mengatakan bahwa yang dikerjakan itu salah oleh karenanya orang melakukan kejahatan itu pasti nggak ingin diketahui orang lain pasti sembunyi-sembunyi sehingga nggak ada koruptor mengadakan konferensi pers masalah ada koruptor konferensi pers di syuting semua televisi nasional terus siaran saudara segera, segera sebangsa dan setanah air ketahui lah kenapa proyek ini sampai sekarang masih mangkrak? Ya karena dana dari pemerintah sebenarnya lebih dari cukup tapi yang dialokasikan cuman 45%. Nah, yang 65% nah kami garap bersama kroni-kroni kami. Nah, pencuri bilang-bilang enggak -bilang ada. Pak, semalam kehilangan HP, Pak. Aku tuh yang ngambil, Pak. Nah. Enggak, penjahat, pencuri itu simbolnya apa? Tikus. Tikus itu melakukan kejahatan kalau nggak ada orang kalau lagi ada orang dia kayaknya nggak butuh apa-apa, <tuk> riwa riwari-wiri, nggak berantin, siwari-siwari, kayaknya nggak butuh ngomong. Tapi begitu ada kesempatan nggak ada orang kabel-kabel diembat, padahal itu tikus nggak doyan kabel. Copek kan ini kan kayak situ tuh, riwari-wiri, wari-wiri, ini kita nggak teman <tuk> begitu. Orangnya juga ikut ketawa. Nggak apa-apa, kita nyopet amal kebaikan, kami doa Sebaliknya orang yang melakukan kebaikan karena itu cocok dengan kata hatinya, itu malah maunya kepingin diketahui orang lain. Ini pengajian bisa jalan itu karena jasa saya. Bukan jasa saya, lho. Jadi di situ jangan heran kalau ada orang jadi imam salat jamaah di fase-fasein. Takbir aja mah medeni wong Allah nyakitnya orang melakukan amal kebaikan itu adalah ria ujub sum'ah jangan heran kalau ada orang jadi imam ulang di fase fase ini. Habislah, habislah, habislah. Habislah, habislah, habislah. Habislah, habislah, habislah. Habislah, habislah, habislah. Habislah, habislah, habislah. Habislah, habislah, Imam Ghazali mengatakan law hati itu merupakan key position. Bekerja di luar negeri. Mas kayaknya dibalikin angin. Posisi kunci penentu baik dan tidaknya manusia. Karenanya di hatimu ada cermin malah ngetik Banser Banser lagi lima menit di hotel saya, kalau presiden lagi sambutan itu yang pengawal di belakang itu kayak patung. sampai presiden selesai ya nggak penting hati kuat kuatan bagi aku. Di dalam hatimu ada cermin. Ketika cermin di hatimu itu kau bersihkan dengan apa? Dengan berdzikir, beristighfar, bersolawat, dengan baca al-qur'an, dengan ibadah ibadah, dengan amal amal sholih. Itu untuk membersihkan, membersihkan cermin di hati. Ketika sudah bersih, maka cermin itu akan jadi bening. Semakin dibersihkan, semakin bening, semakin bening, semakin bening, semakin memantulkan cahaya Allah, cemerlang. Kemana mantulnya cahaya tadi? Ke sekujur tubuh. Ketika mantul di mata, karena pantulan cahaya Allah tadi, maka matamu. Oh, ini kan bahasa Indonesia. Tapi kalau matamu dulu, kamu mau? Aku bahasa Indonesia. Matamu akan menjadi mata yang baik, mata yang seneng melihat keindahan alam ciptaan Allah. Diambil ilmu dan hikmahnya. Mata yang seneng untuk baca Al-Quran baca buku, mutlalah kita mengkaji kitab. Mata yang seneng melek, ikan ngaji, ini yang melek tak nah, kena pantulan cahaya tadi oh. tapi kalau mat tak itu kata itu tidak kena pantulan cahaya Allah akan menjadi gelap sehingga matamu gelap, gelap jadi akan baca Al-Quran yang beliru Iki menso kitab yo ya. sebab kadang melek ngaji ngene yo ya. perlu lihat keindahan alam ciptaan Allah ngras. Kami lek ngincen mau ngados. ini kan lagi musim orang baca Al-Qur'an yang begitu gede, hurufnya besar-besar, Qur'annya lebar, tulisannya gede-gede, tapi tidak cetak tidak kelihatan badan itu Quran lebar tulisannya gede-gede enggak -gede, jelas sedangkan HP yang begitu kecil tulisannya Reni cowili-cili itu yang WhatsApp yang BBM yang Facebook yang Twitter yang macam-macam itu kecil-kecil tulisannya tapi jelas sampai udah kasih pengajian aja masih mau cc ketika pakai baca Alquran -Al kok nggak kelihatan, pakai baca tulisan di HP yang kecil-kecil kok kelihatan, karena nggak ada pantulan cahaya Allah. Itu mata bangsa Inggrisnya dinamakan the beach. Meskipun lorong tapi orang lo. saya mau coba aturkan, ini enggak kira-kira tapi ini film Blue apa pengalaman? ini nabi-nabi ini, mata-mata yang error itu mata-mata yang error ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis, mencucurkan air mata karena bertaubat, menyesali dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang sering digunakan untuk mencucurkan air matanya, menangisi seluruh kesalahan dan mentaubati dosa-dosanya. Mata itu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang kedua Mata yang sering dibakai untuk membaca Al-Quran Melihat keindahan alam, ciptaan Allah untuk diambil ilmunya Mudah-mudahan matamu Memasuk mata-mata seperti itu Amin Allah. Oke saya lanjut ketika cahaya Dari cermin hati tadi mantulnya di telinga Maka telinga itu akan menjadi telinga yang indah Telinga yang gemar Mendengarkan tausiah, Mendengarkan petua Mendengarkan nasihat mendengarkan kalam-kalam ilahi dikumandangkan, mendengarkan lantunan-lantunan dan gemasulawat Nabi, mendengar kumandang adang panggilan Allah menembus telinga pendengarannya turun ke hatinya dan menggetarkan hatinya itu telinga yang luar biasa tapi mohon maaf ketika telinga itu gak kena pantulan saya Allah telinga itu akan menjadi kopok the body the tuplet tak ada lah itu pakai dengerin Al-Quran itu malah kering denger Al-Quran itu malah marah-marah ya curahkan ini kalau lagi di Indonesia itu sekarang lagi demam sinetron saya itu kalau lagi di kampung-kampung saya sampaikan, Subhanallah Betapa sekarang banyak ibu-ibu yang benci sama Anda, karena memang sinetron-sinetron yang digemari itu jam tayangnya itu pas bareng dengan masuknya waktu sholat. Ya, itu kalau lagi anak nasar itu banyak yang benci karena itu waktunya utaran. Ada sinetron judulnya kayak gitu, swallah. Halo. Halo. Bisa dilanjut? Oke, okay. ketika cahaya itu mantul di tangan-tangan ini akan menjadi tangan yang baik tangan yang gemar menolong gemar berirfat gemar bersedekah tangan yang gemar membantu pokoknya manfaat tapi kalau nggak kena pantulan cahaya Allah tangan itu ya suka the the niritis itu pokoknya dia kudu teblik-teblik aja kok iya seneng ini kok pengalaman lama kok mau kok tau tak teblik <tak> Ketika mantul di kaki, subhanallah ini sudah pada pulang apa dipanggil majikan. Oh, dipanggil majikan. Berarti ini kesiangan ini kan. Iya. Soren. Oh, soren. Iya. Dan dia untuk evaluasi ke depan berarti mulainya agak mandi. Iya. Apalagi saya bagian kalian belantangan cuman karek oleh orang ketika di Amwan itu kan masih kondisinya fresh, masih fit nah itu lagi tau lemes orang saya medai luntur karek jemburin-jemburis di kolam laku kamu si ayu-ayu tidak nungur-nungur atur suun aneh Cia lain kali biar-biar agak longgar waktunya iya kalau di kaki maka kaki itu juga akan menjadi kaki yang baik kemar melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Amin. ketika sekujur tubuh ini kena pantulan cahaya Allah maka tubuh ini akan menjadi tubuh yang baik. Amin. Makanya dijak ngaji yo ya seneng, dijak sholat yo ya seneng. Yo ya betul-betul dipentingkan meskipun dalam keadaan kerja yang waktu sholat duhurnya misalnya enggak ada dobel sama asar dijamak takhir kan sudah ada aturannya. We sering diterangno kan. Sudah udah sering dijelaskan kan, nanti yeah. sempetin adanya, jangan kok terus, gus adanya, sholatnya dulu, jangan kayak yang sering saya sampaikan di mana-mana, mau sholat itu digorong, usah liver dohu diwal asir diwal magrib diwal isyaik, mau di malam hari taraweh, bingung lo no malaikat, tuh. udah kayak gitu sholatnya nggak kualitas, mau makan tuh jadi-jadi tuli ya karena buru-buru kerja sih untul-tul jenjeri duli-duli untul-tul untul jenjeri duli-duli untul bingung no malaikat malaikat mau nulis ini tak tulis apa kok seperti gerakan sholat buku dan katun dibuka malaikatnya nesua kesuen catet air senam ringkasnya hati manusia menentukan baik dan buruknya manusia saya kalau ngaji, tolong biar mudah dipahami ya mas kalian, manusia itu ibarat botol apa oh, botol opo? itu pokoknya botol, gak usah tanya botol itu bahasa inggrisnya the <SILENCIO> terserah aku, terserah the gendul botol itu sama Iku eh, lucu kaya temen. Ya ne ki am nang chattingan, aku lagi dengerin tau siapa banget. Sing chatting kan konsen, Ngomong lagi dengerin aku. Ngono. Ya sing lanang lanang-lanang ya ana sing chatting -an karo cewek Hongkong itu. Kagane gajine enggak sampai rumah dikirim ke Hongkong sana. Hoi. Oi, dengerin aku dong susah dong mendatangin aku oke okay, dengerin dengerin. botol itu bisa sama botolnya sama tapi nilainya berbeda apabila isinya gak sama botol itu apabila isinya air mineral itu harganya bisa pakai Indonesia saja ya kita orang Indonesia Bisa misalnya 5000 rupiah kalau isinya air oksigen harganya bisa 10.000 rupiah kalau botol ini isinya cemberan, oh, cemberan laporin cemberan yang ayu mukuli. Percaya dulu berapa sen? Ini yang tidak ayu, tidak laku, tidak laku. Uh. Kalau botol ini diisi susu, aku memang susu juga ada sana. Aku, aku ada yang tersinggung. Itu harganya bisa dua ribu. Nah, kalau botol itu diisi madu yang bagus ya harganya bisa ratusan ribu, bisa tujuh ratus ribu, anggap satu juta rupiah apalagi botol itu diisi minyak wangi bibit yang asli itu wah itu bisa jutaan harganya, botolnya sama tapi harganya bisa berbeda, karena isinya yang beda manusia juga begitu sama, bahannya sama bahannya sama ente bro sama ustad, Darwin, Hasibuan, bahannya sama proses pembuatannya juga sama melalui Departemen perpetingkeringan, Keringat dan Perbedingan sama satu ketakno kulitnya bisa sama dagingnya sama, tulangnya sama darahnya sama keringatnya sama manusia itu sama-sama kejut air seninya, air kencingnya sama-sama pesi tapi nilainya bisa berbeda mohon maaf, mohon maaf saya Anwar Zahid dengan beliau Pak Insinyur Haji Jokowi Widodo Presiden kita yang sekarang Presiden Republik Indonesia sama manusianya makan sama nasinya minum sama airnya tapi beda kalau Pak Presiden kemana-mana yang ngawal pas pampres kalau saya yang ngawal Banser Kudu, -kudu. Oh, itu saya, anda koyakin daging harusnya palsu. Adal sama-sama manusianya, gitu loh. Saya sering sampaikan kalau Pak Presiden sakit dizi, sakit dikit aja masuk tran tv Kalau saya sakit parah ya trantana. sama-sama tranya tapi beda. Botol, degendul, itu karena isinya minyak minyak wangi, isinya minyak wangi. Sewaktu-waktu bocor dia bau harum karena isinya minyak wangi orang juga gitu kalau hatinya merek minyak wangi bocor lewat ucapan wangi nyenengin orang bocor lewat perbuatan jadi perilaku juga harum bermanfaat nyenengin orang ngangening model kayak aku enggak enggak tapi mohon maaf apa gemes tugas di bagian gawe nek. Di Kyai mohan jam 15 lebih 10. Mic nyajeng plok. Penggalangan dana. Anon. Anonan. Yang ngebaisu, manipulasi. Jauh sebentar, di materinya di personalize akan jadi. Nah, orang kalau dalamnya bagus, maka bocor lewat ucapan, nanti bocor jadi perbuatan. Ya bagus. Tapi sekali lagi mohon maaf, botol kalau dalamnya bangkai, sewaktu-waktu bocor ya bau. Bangkai orang itu kalau batinya merek bangkai ya keluar lewat ucapan jadi perilaku perbuatan ya bang, bang, bang, bang. Tolong ya kayak gitu sehingga embo ngomong ngomong sendiri di dalam hati itu ada niat dan niat ini penentu semua amal amal itu jadi baik amal itu jadi buruk amal itu diterima amal itu ditolak itu tergantung nih nah, saya jadi ingat pernah saya nanya salah satu murid saya halo saya nanya gini kamu ujian pernah nyontek apa enggak yang saya tanya murid saya itu dia jawab ya pernah bah akhirnya saya tanya kenapa kamu ujian kok nyontek kan nyontek itu dosa nggak bagus jawabannya sungguh di luar perkiraan saya dia langsung menjawab lho Innamal amal amalu bin kan semua amal itu tergantung niatnya akhirnya saya tanya lah kamu nyontek itu niatnya apa ya biar nilainya bagus sampai orang tua akan senang membanggakan orang tua kan bagian dari ibadah itu kan termasuk diri wanita cuan Allah saya sampai gobek gobek go, go. ini murid ini luar biasa jadi luar biasa dia jawabannya in amal amal niat semua amal kan tergantung niatnya pak nah saya niat nyontek itu biar nilai saya bagus kalau nilai saya sebagus, orang tua saya seneng bangga dengan saya berarti membanggakan orang tua, membahagiakan orang tua itu bagian dari ibadah ingin saya tepuk tangan nih, berarti mental-mental bajingan nih. orang nggak bener kok di tangan nih. suara akhirnya saya ngomongin kayak gini Ya udah kalau begitu, karena niatmu sungguh murni, Nak. Besok-besok lagi kalau kamu nyontek, mulailah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau nyontek ya Allah, mudah-mudahan enggak ketahuan sama pengawas. Itu berarti kan Allah dijadiin satpam. suruh ngawasin dia, suruh jaga dia biar nyonteknya aman. Ini orang yang syahsyiah ghairar rasidah, pribadi tanpa petunjuk kebenaran. Pecah kepribadiannya, ini mengkhawatirkan jangan-jangan waktu ujian nyontek, diawali dengan bacaan basmalah, nanti begitu jadi pejabat, mau korupsi, diawali dengan Al-Fatihah <tik> orang seneng orang susah, itu tergantung bagaimana dia mengelola hatinya, mohon maaf karena ini ada permintaan dari panitia, penggalangan dana kan jamnya sudah 15 lebih 10 menit biar saya gak salah sama panitia karena yang membelikan tiket saya adalah panitia meskipun tiketnya ekonomi duduknya di belakang lagi itu pun ada kepastian ada kepastian itu malam malam oh, waktu malam sabtu jumat sore jumat sore saya baru datang dari Kalimantan jumat sore baru ada kepastian kalau visanya udah kelar. Oh, ya, alam. Alam. Alam. udah kocel kocel sampai ngomong gini bah yang urusin visa itu siapa ya tak bilangin ya Bani Nitiak kecanggih belas. Oh. kalau tak nanyu ya udah nanti kalau nggak jadi berangkat ya kita ke sama-sama karena ini di bulan Rajab yang mulia Sambil berinfak, bersedekah Kita sama-sama baca Doa yang diajarkan Rasulullah SAW Setiap menapaki bulan Rajab Bulan Syakban dan bulan Ramadan Agar semuanya dapat keberkahan dan Doanya semuanya sudah hafal kan? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Bariklana Bariklana oh, Ini mesti buyuh mereka yang namulah lima rozatana. Mana neleng aku Allahumma Allahumma barik lana fi Rojaba wa sya'bana wa, wa Balizna Ramadana balidzna wa ya allahumma allahumma barik lana fi Rojaba wa sya'bana Wabillulna Wa Romadhonah. Sebelum sama-sama kita baca, kalau diartikan, Allahumma ya Allah barik berikanlah keberkahan, selalu bertambahnya kebaikan. Lada lah, nah, kami semua ya Allah di di dalam bulan Rojab yang mulia ini, Syabangah dan pula di dalam bulan Syabang, Wabillik dan sampaikanlah. Nah kami semuanya ya Allah Romadhonah ke bulan suci Romadhon dan ya, semasa kita baca Allahu ma'ari ngelangi kata-kata ngene iki. Kalau tadi cep cep cep cep cep. Semoga ya Allah mugi paring barokah inggulan. ya Allah, mugi paring. Penimatan ingkang jagami man Islam engkang mantep manggen ngge kata-kata Ya Allah mugi paring barokah iki anggungane ya allah muki paring nikmat seker ku rasa ya allah muki paring rezeki halal kecukupan saketama samuh Nindakan akan kesana dengeng yung urukan kebah salih Tak jarang melepas Alek op op kabeh lek an an kabeh ojo tupe gegah jurkakean bola menengo iki ojo duwe kakanjur kekean bola gagah ora ibadaku masjid mesti ada yang cerdas ada yang juburis, tapi cerdas kakahora ibadah urip mesti. ayo salam salam Jok tupe ayu banjur doh banjur doh banyak asingnya okursus ya. tupe ayu banjur doh ayu, banjur doh enli ngotu mu nek beskampong berot banjur doh enli ngotu Jangan kampung like, Sedekahkan yang dinfakan menjadi tabungan aman yang tetap oleh Allah Subhanahu Wa ya Taala. Jangan sekalian manusia ini makhluk yang lengkap diberi piranti secara lengkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelengkapan itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Agar kita manusia ini benar-benar tahu apa dan siapa manusia itu. Yuk kita merunut pada sejarah ibu awal penciptaan manusia yang dibidik Allah dari Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah tidak menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah memerintahkan kepada empat malaikat pilihan, halo, yang zamanu nyumbang limang entri. Bukan datu datang. Aku sasanya api nyemplungin loru tapi makatul eneng. limon. <tuk> limon buang, limon. Kubang limon datu datang. Naik rumah ke aku, yuk cahaya. Empat malaikat ini dipilih Allah dan ditugasi untuk membuat anak Tommynya lebih adal. Yang empat malaikat ini punya nama akhir sama. Il Malaikat yang nama akhirnya pakai il itu adalah malaikat yang dalam tanda kutip super. Ru'ashaul Malaika mereka adalah Jibril, Mikail, Israil, dan Israfil. Kalau tugas-tugasnya sih, cuma pelajarannya anak-anak TK. Saya yakin kalau mati selam semuanya udah tahu. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya membagi rizkiku. Israil tugasnya mencabut nyawamu. dia ya ulang Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Mikael tugasnya membagi rizkiku Israel tugasnya mencabut Israel tugasnya meniup sangka kalat semacam trompet aku jadi ingat pernah ditanya sama anak muda sering saya sampaikan bahkan katanya Israel itu tugasnya meniup trompet aku yang jawab, yo, dia nanya lagi Nah kalau trompetnya udah ditiup tuh katanya hari kiamat Yo. Masih dia nanya Nah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum Nah jawab Belum Tapi wis dimut Memang iya Sebelum Allah menciptakan bumi Sebelum Allah menciptakan dunia Allah udah menciptakan sur langkah kalah itu langsung diserahkan ke mereka Tisrobel. Tisrobel, eh Muten. Sudah dimau tunggu instruksi. Begitu ada instruksi, tiup mah. Hancur dah jeng ini. Enggak entek dai pe. Jomo aman. Jangan bully, di sini terus cita-citamu kan yo ndak, kalau sudah nikah sama warga sini dan mampu memualafkan wah itu luar biasa. Kalau dan enggak yok, mulio, mulai nongeni terus. Ini kan hanya batu loncatan saja untuk cita-cita ke depan. Bos zaman harus mau yok nulis. Bukan, bukan, bukan. Nah, niapnya nunggu nunggu kiamat nanti. <tuh> itu ada yang nanya lagi. Nah, kalau niapnya nunggu kiamat sekarang disuruh pel tugasnya apa? yang ngurusin itu rompaete. Pian enggak berkarat. Monggo nek yang ini cuma yang seperempat. Berarti yang kiamat cuman seperempat. Yang 3/4 kan enggak kiamat, gagal berarti. Nah, entah empat malaikat ini ditugaskan sama Allah untuk membuat anatominya Nabi Adam, diambilkan dari tanah-tanah bumi bahan bakunya cuman yang minta instruksi minta petunjuk ke Allah diratani nih pokoknya dijumputkan dikerawokkan gitu. dari tanah-tanah bumi rata jadi saya putih-putih dari negeri-negeri putih-putih ya untuk mampu tanah ini untuk mampu tanah ini makanya kutubranya masih niru-nirunya -nir deh ini, ini mampu tanah Afrika bu Afrika, ya udah me aku, aku. Ya, maksudnya aku benulang bolong. Ini malaikat minta petunjuk Allah, ya Allah, ini mau membuat tangan diambil dari tanah mana? Instruksi dari Allah, tangan bikin dari tanah Sumah, Sumah itu ibu kota Yaman. Sekarang tuhan baku pembuatan tangan dari sana. Mau membuat kaki diambil dari mana ya Allah? Kaki ambilkan dari Magrib, Maroko sana. Mau membuat bokong, pantat. Ini diambilkan dari mana? Diperintah Allah, pantat ambilkan dari Jabal Qaf. Jabal Qaf di India. Melenggang-melenggang, kok ngesem-ngesem kok. Apaan kok pembuatannya sepaham? Percaya atau enggak? Maulana Dadda, ini diperintah sama Allah dada ambilkan dari Idah. Pantat orang sana tuh alim-alim, wali abdal yang selalu jurnalnya 40, 40 dan 40 itu dari di patok Indonesia itu mayoritas dari bangsa mau membuat kening debatuk ini bahannya dari mana ya Allah diperintahkan Allah untuk kening ambil dari tanah Araba di Makkah mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. <Syukur> nah, amin kagiroi sohulang mudah-mudahan semuanya bisa ke sana. Insyaallah Mustajabah doanya orang sekian banyak eh kening debatuk dan seluruh wajah ini bahan bakunya dari tanah Arafah. Secara harfiah, secara bahasa Arafah itu artinya mengenal. Maka orang gara kenalan itu yang dilihat pertama mesti bagus. Enggak kira jelek. kenalan pertama tuh delok dokong kan. mengerti, memahami. Halo. Ketenangan, ketentraman. Sehingga anak cucu Nabi Adam kalau lagi susah, gelisah, resah andilau antara dilema dan galau mukjibat judek bingung kalau kepengen sembuh solisinya kening ini tempelkan ke tanah nyungsepoh ini sih dia tangga lunas lunas jumpa kemudian itu kau kena nyungsep no kali artinya pakai sujud orang sujud itu kan keningnya disosokkan ke tanah segede apapun problemmu sebesar apapun masalahmu kalau pengen tenang pengen tentrem pakai sujud Sujud itu keadaan di mana seorang hamba tu posisinya paling dekat sama Allah adalah ketika bersujud. Halo Madul nang kusti, bersimpuh di hadapan, mohon petunjuk kepada, minta solusi kepada, mesti beres. Tama nak cuba tahan, leh neng teneh kerapane Allah kesuwei. Buciu suwei ni gara bopo bopo kagelam cak cak. Omot oh, gusi Allah. Mencari <laughs> gusi Allah kalian garapan bro. ya jangan gitu. Allah yang dianggap kalian garapan gimana? Allah itu garapannya halus, kakek halusnya sampe gak ketoroh. Pohon-pohon yang dulunya kecil jadi besar itu yang besarkan Allah. Jogdutih tapi gak ketoroh. Oh, Jogdutih ya Ibu-ibu hamil itu di tengah pelandar pelanturi. Anggita itu segedein orang putri. Ya Insya Allah Allah. Tapi halus sekarang ni, ngambil lu tidak tahu mau jodoh yang apa. Insya Allah jarakannya halus semua itu. saya datang ke sini beresiseng beresisopo. Allah yang bikin semuanya itu takdir Allah. Allah Nikah kepada acara hari ini sehingga apapun yang berada ada, arah, apapun rintangannya, meskipun waktunya sememper tapi nyatanya oleh Allah ditakdirkan Anwar Zahid bisa ketemu sama yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. terus tetap berjahat juga laku. oke kemudian, halo ringkas karena waktunya tinggal ketika ketika ketika yang ngomongku kapan yuk proses penciptaan anatomi Nabi Adam ini hampir selesai tinggal satu organ yang belum malaikat empat tadi rombongan menghadap Allah, ya Allah ini pembuatan anatominya hampir purna tinggal satu organ yang belum apa malaikat yang belum? Allah tanya gitu, sebenarnya sih Allah tidak ngerti kok pakai nanya memang kadang-kadang dosya Allah gayanya seperti itu dosya Allah yang kadang-kadang gaya ini menurut udah ngerti paket nanya ini untuk pelajaran usahamanya ngomong ngomongong nang pasar pakaiannya udah kayak gitu kan jelas kalo mau belanja pakai tas kudi kan pasar baa <tuk> segini ditanyanya iya disuruh majikan belanja padahal ya semua udah ngerti nih ngomongong ditambahin ke pasar baa gak tau nanya ini bukan nanya omong biasa dok orang orang pandeng ya tiru pengupacaranya omong winter winter Inspektur sama komandan upacara udah sama-sama tahu, sama-sama ngerti kalau pasukannya udah siap. Gitu inspekturnya dilapoli ya kalau komandan. Komandan ini, upacara siap, dimulai. Inspekturnya yang jana ini, laksanakan, Padahal hmm. udah sama-sama ngerti. Masa ada inspektur dilapoli komandan, pembacara, siap, dilapoli komandan. Ya. Seru. Sama, Allah sudah tahu tapi tanya apanya yang belum Para Malaikat menjawab hatinya yang belum ya Allah ini kita bikin dari tanah mana kemudian Allah kasih instruksi Malaikat khusus hati jangan dibikin dari tanah dunia khusus hatinya Nabi Adam aku ciptakan spesial dari tanah surga. Jadi organ hati ini tercipta dari tanah syurga. Hati membentuk karakter, hati membentuk mental, sehingga anak cucunya Nabi Adam yang bernama manusia termasuk yang hadir di sini semua maunya tuh mentalnya mental syurga, karena hati manusia ini terbuat dari tanah syurga, sehingga manusia itu maunya mentalnya mental syurga. Mental syurga tuh gimana? Ya mau enak nggak mau susah di surga itu apa yang diinginkan kecapean keturutan, ingin apa langsung, ingin apa langsung itu di surga, di surga itu gak ada susah, yang ada seneng di surga itu gak ada payah, gak ada repot yang ada enak, yang ada nikmat, maka manusia itu mentalnya kayak gitu, mental surga maunya sih gak usah pakai kerja tapi berduit banyak jadi orang kaya otongamu langon ya mental surga itu memang kayak gitu tidur tidur, tidur, tidur, dan tidur begitu bangun dengan sorbantal tumbuhan duit tidak <tuh> usah berkarya tidak usah berprestasi tapi dapat penghargaan itu mental surga memang di surga itu yang ada kan enak eh, gue paham bukan? di surga itu tidak ada rakyat tidak ada anak buah, tidak ada bawahan, semua pimpinan, semua alih syurga itu pimpinan, rakyatnya siapa? Ya para malaikat, para bidadari itu jadi rakyat, maka manusia itu mentalnya mental pemimpin. Saya yakin tidak ada orang yang jadi pembantu kok selamanya mau jadi pembantu. Apa yang kau ingin majikan cuma rakyat syurga? Loh? Kalau Pak RT ditanya, kepingin jadi Kepala Desa apa? Nggak, mesti kepingin. Pak Kepala Desa ditanya, kepingin jadi camat, Kepingin, itu mental pemimpin. Pak camat tanya, pengen jadi Bupati, mesti kepingin. Pak Bupati ditanya, pasti pengen jadi Wali Kota. Kepingin, jadi Gubernur. Kepingin. Halo? Pak Gubernur ditanya, pengen jadi Presiden enggak? Kepingin. Pak Presiden? Enggak tahu aku. Kalau di atas presiden itu cuman beci, beci, puton ini pakai beci, sama garuda pantar silang. Ingin kaya, boleh apa enggak? Halo. Ingin jadi orang kaya, boleh apa enggak? Oh, kalau saya harus, orang Islam itu harus kaya, orang Islam itu jangan sampai miskin. Dilanjut dari ini orang kaya orang kaya orang Islam itu dilarang miskin harus kaya buktinya Al-Quran yang 30 Juz 114 surah itu enggak ada satu ayat pun yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat menerima sedekah enggak ada coba kalau ada yang tahu ayatnya Hai orang-orang yang beriman terimalah zakat enggak yang ada adalah perintah untuk mengeluarkan zakat, membayar zakat, mengeluarkan sedekah, berinfak. Nah, bisa mengeluarkan zakat, bisa sedekah, itu harus memenuhi syarat. Di antara syaratnya ada nisab, ada yang dikeluarin. Itu perintah untuk miskin apa untuk kaya? Itu anjuran untuk miskin apa untuk kaya? Lu mana ada ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat? Tidak ada. Yang ada justru adalah perintah untuk mengeluarkan zakat. Orang Islam harus kaya. Ayat Quran yang pas tengah biasanya lafadz ada yang warna merah ditulis tebel. Wallayatullah. Tuh pas di tengah-tengah itu ayat apa? Ayat ekonomi. Ditaruh pas di tengah ini simbol pertama ekonomi merupakan pilar penyangga kekuatan Islam. Wabillahalimah. Walyakum birrihiminhu waljatalatoh <tuk> ayat ekonomi ditulis di tengah-tengah bahwa ekonomi merupakan pilar utama. Halo. <tuk> Kalau orang kita masyarakat Indonesia tangan tuh jarinya lima yang menyimbolkan orang kaya itu jari tengah yang paling gede yang paling tinggi ini simbolnya orang kaya tempatnya di paling tengah coba kan kalau filosofinya gitu jempol ini kiai ulama, guru, ustaz harus jempol kalau belum jempol jangan ngaku kiai dulu. artinya jempol itu menguasai berbagai macam disiplin ilmu mampu memberikan solusi berbagai problem di tengah-tengah umat ini mbora tiga aku ngomong tapi ngomong, ngomong. punya santri baru 4 ekor rambut ahi wong jubahnya kalian sering lemah surban 500 meter tas bayi mau karena umumnya punya orang dari kayu yang kecil-kecil jadi -kecil. tas bayi kelopo dirantengi jadi kalau gitu blodak blodak blodak orang ditanya hukumin dulu lu harus jempolan dulu lu ini para ulama jempolan nah ini pemimpin namanya jari telunjuk yang tugasnya nunjuk nunjuk itu lurus apa bengkok yang lurus sana meskipun dekat sini tetap lurus sebagaimanaunjuk ini meskipun dekat ini tetap lurus maka pemimpin harus lurus sana ya sana, sini ya sini ini untuk bantuan, BMI ya BMI semua jangan gini ini apa paham pokok ya ini yang jari tengah ini orang kaya ingat, kamu itu orang kaya Titipan kekayaan dari Allah banyak kamu di tengah, kamu paling gede kamu paling tinggi, kiri kanan kamu ini butuh bantuan kamu jangan belendong ketemu Dewi nah ini pemuda-pemudi harapan, makanya yang biasa dipakai cincin termasuk ake, ini enggak enggak pamer ake kual. <Sukur> pemuda-pemudi harapan termasuk kalian pahlawan dewi say masuk, biki, biki sambelan, biki jente, uong cile, uong angkle, luwe cingle, berapa tin dua cwe jarang-jarang makan wak pitek paling lawai wak bete yang nopo-pok kecudek disek tapi jangan diremehin meskipun ini kecil kadang ada masalah yang dipak gede ini enggak bisa ngata Yang beres malah iki upe ini juga latu iya kita ngedok darang ini pakai jendek coba pakai jempol suek bro itu dari Quraish Quraish itu yang kemudian berkembang menjadi krus, yang jadi pemimpin itu ya yang punya krus-krus itu, kalau enggak punya krus jangan coba-coba nyalon menangirah wabitmu kayak malaikat kalau enggak punya krus jangan coba-coba nyalon al-fulus yuhyin nubus bahkan lai selahul mampus itu dalil yang bocah-bocah yang tahu apalah tapi Belia, oh sekali lagi orang Islam itu harus kaya. Go! Jangan jangan miskin sih. Mental surga lagi. Di surga itu, Sorry Di surga itu luas tanahnya satu orang itu tanahnya min al masyriq ilal maghrib. Cakat weitandakan jagat, jagat pulau Sepuluh kali lipat maka karakter manusia itu mental-mental ahli surga itu kalau punya tanah udah 1 hektar kepingin punya 2 hektar, punya 2 hektar ya kepingin punya 10 hektar, punya 10 hektar kepingin punya ratusan hektar. Kalau ada orang punya tanah 2 hektar ditanya ingin nambah. Jadi 6 hektar apa? Enggak, enggak. Aku curiga dia bukan potongan ahli surga. Bukan potongan ahli surga. Halo? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau ada laki-laki lihat -laki perempuan cantik, <SILENGALAN> mesti senang. Itu mental ambisurga. Loh, karena laki-laki mau masuk surga, baru sampai di pintu surga, itu sudah dijemput tujuh puluh bica jari. Menangai nah, situ bro, catain itu dari pintu ya Kayak gitu lah, aku gak berani nerusin, karena ini sensitif untuk sebelah sini lagi nanti terus ingat sama suami yang dia tinggal di rumah. <tik> itu mental di surga. Maaf, di surga itu minumannya ada sungai dari madu, sungai dari susu, ada sungai dari khamar, arak yang memabukkan. Kagak ada anak yang mabuk-mabuk itu juga mental surga itu. <tik> <tik> <tik> itu mental di surga. Nanti dulu. nah terus di surga itu enggak ada nikah, enggak ada kalau ketemu perempuan ya tak cek langsung. <SILENCIO> Makanya yang yang gendaan-gendaan itu juga mental surga. Mental surga. Nah, endingnya dari omongan saya, mohon maaf. Mental surga itu jatah kita besok kalau udah tinggal di surga. Di dunia ini belum saatnya itu jatah besok ketika di surga sehingga mental-mental ali surga kalau dikesusukan di dunia ini, kesusukan ini, lekukan ya, besok ketika sudah di surga. kalau sekarang masih di dunia, kok pengen cepet ngerasain apa namanya? cepatnya, ayo kesusu bahasa ini kan di, dibisahkan, bahasa karaku. Surga itu ditarik ke dunia ini, ini jadi ajangnya dosa. Ini justru malah jadi sumbernya dosa. Jadi dosa itu adalah mental-mental surga yang ditarik ke dunia. Nggak usah ngelihat sebelah sana, lihat akupain. Eh. Boy, boy, siapa? Ingin merasakan nikmat surga di dunia ini, justru besok di akhirat, dia tidak akan pernah bisa merasakan nikmat surga yang sesungguhnya. Allahumma shalala Muhammad. Allah aja lah. Kau belal awanih, o kibab Ada satu pepatah keidang yang mengatakan, eh, wah, aku malah kata kata tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya itu justru alhamdulillah lagu kasirnya. Ya, allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bro. Tengok-tengok dulu Tengok-tengok dulu Tengok-tengok dulu Mudah-mudahan beliau setelah dapat hidaya ini betul-betul bisa istiqamah Saya sampai, saya lanjut, saya lanjut, saya lanjut, saya lanjut Nikmat surga itu harusnya dirasakan besok ketika sudah tinggal di surga Di dunia ini belum saatnya Siapa yang ingin merasakan seperti nikmat surga di dunia ini maka dia di akhirat tidak akan pernah bisa merasakan nikmat surga yang sesungguhnya. Al ajalah qablal amani uqiba bi khilwani tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya maka justru dia akan dihukum dengan tidak bisa mendapatkannya. Lo Contoh ada anak tergesa-gesa ingin dapat warisan dari orang tuanya Padahal namanya anak berhak mendapatkan harta waris dari orang tuanya, itu nanti kalau orang tuanya sudah meninggal. Kalau orang tuanya masih hidup dikasih, itu namanya bukan warisan, ya hadiah. Namanya harta warisan itu adalah ketika orang tuanya sudah meninggal. Lah kok anak kesusu pengen nompo warisan padahal wong tuane seuret. Ah kesuwen pate niai. Ini anak justru malah tidak berhak mendapatkan warisan Secara hukum Anak yang membunuh orang tuanya Dia tidak berhak mendapatkan warisan Iyo. Demikian pula, Tergesa-gesa ingin merasakan nikmat surga Padahal belum waktunya Padahal belum saatnya Halo besok kalau sudah tinggal di surga, ning dunia kok pengen cepet-cepet ngerasa no, ini mesti memikir saya kecocok paling hujung nih saya kecocok <SILENCIO> usil banget. nih perangsa usil aku lorah mikir sebentar oh, aku materinya ini masih belum utuh. pecah loh tunggu kamera nombor ini yang okay. okay. nah, sekali-kali nyawang aku belenek ya ganti nyawang Allah oh, Muhammad? oke okay. selanjutnya pekerja dari kalian itu adalah merupakan bagian dari jihad bagian dari ibadah aku undang sini kan disuruh ngomong kita tolong didengerin. ada kisah ada sahabat yang ikut sholat jamaah bareng Rasulullah ini sahabat orang desa yang yang namanya orang deso lah ya kayak apa <tuk> ya lumayan di mana <tuk> ya mohon maaf ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ini orang desa ini ya ya burek ya jeburek namanya orang desa nggak lah. selesai sholat jamaah bareng Rasulullah selesai dikir berdoa. Bersalaman, berjabat tangan sama Rasulullah Anehnya Masya Allah. Justru malah tangan sahabat ini diciumin sama Rasulullah Ini sahabat-sahabat yang mulia yang lain Pada melomong Tuh orang siapa? Mulia banget tuh orang sampai tangannya diciumin sama Rasulullah Kan kebalik harusnya kan dia yang cium tangan Rasulullah Halo Ini Rasulullah jabat tangan sama sahabat desa tadi malah tangan sahabat itu dicium sama Rasulullah sahabat yang lain heran tapi yang enggak berani ngapa-ngapain begitu Rasulullah mencium tangan ini sahabat ya sementar Abu Bakar Siddiq langsung tiru namanya ikhba ikhba Rasulullah apa yang dilakukan Nabi kalau para sahabat itu mampu langsung dikerjakan enggak pakai nunda Abu Bakar Siddiq begitu Wah, Rasulullah hadir cium tangan orang itu aku jangan sampai ketinggalan disauk tangannya du sebu sebu Demikian Umar bin Khattab, duh, kating Nabi ngambung dan ngiring. Abu Bakar yang nyocok ta. Aku yo ngambil kari aku. Saudai le. Duh, rumah teko Madura. Jadi nak Usman juga begitu. Kalau Rasulullah, Abu Bakar Umar aja cium tangan orang itu apalagi saya, saya juga harus ngelakuin. Wes, ngambungi tangane karo-karo sahabat, namanya wong desa diciumin tangan nih ya semen-men ya kalau lapinin 2 ya kayak saya sih saya kadang-kadang kalau lagi ngaji acara pengajian umum udah dikawal panser, dikawal polisi pager betis repet itu jemburan-jemburan siap ya. masin rondom rondol kepikin jabat like, ya, tangan pisah, bisa ya. nah tangan satu masih kurang ya kiwa bareng ya Aku yang gak ngerti, kalau playboy ini tak tahu. Kurang lo sikilnya aku. Aku yang semangat bukan cuma itu, tapi ada cewek juga lo. Aku itu dari kalau lagi habis ngaji itu, namanya ini gosong semua. Cowotot, alhamdulillah. Alhamdulillah, aku sendirin. Alhamdulillah, aku sendirin. Wah, aku nggak <tuk> <tuk> ngerti uang uang itu, kalian juga berbagai macam digosok, ya memang aku nggak ngerti. ini harus ada sahabat yang memberanikan diri bertanya, namanya, namanya Jo, namanya muat bin Jabar, bertanya, ya Rasulullah, ada apa muat? mohon maaf, saya mau tanya, itu tadi siapa yang tangannya Rasulullah cium tadi? yang mana itu tadi orang yang rainya butet kok apa dia itu kehebatannya kok sampai tangannya dicium sama Rasulullah oh itu orang tadi tuh gini loh kenapa orang tadi tangannya aku cium ketika aku jabat sama nama dia lah kok tangannya kapalan kapalan gimana ya kapalan tangannya kapalan begitu tak pegang Cuk, uh, geribal, geribal sampai tangan saya tuh garet garet gitu dan terus kenapa kalau tangannya kapalan kok diciumin Rasulullah bersabda apa kamu nggak ngerti Allah itu sangat mencintai orang yang kerja keras untuk mencukui dan menafkahi keluarga sangat dicintai oleh Allah sampai tangannya kapalan tuh orang kan karena saking kerasnya dia kerja demi untuk menafkahi keluarga tapi ia tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah kerja serabutan oke tapi sholat tetap dikerjakan meramin kerja toh tinggal no sholat naikku bedes loh bahkan Allah menciptakan satu dosa yang dosa itu tidak bisa hapus dengan ibadah makhluk apapun bentuknya sekalipun dia sholat bukan cuma maktubahnya rohatif kopliyabah dia dikerjakan paginya sholat duha, malamnya tahajud mitir tidak bisa menghapus dosa itu poso bendino haji tiap tahun umroh tiap bulan tidak akan bisa menghapus dosa itu Dzikir, istighfar macam-macam pun tidak akan bisa menghapus dosa itu dosa itu hanya bisa terhapus apabila orangnya peker kerja dengan keras untuk menafkahi keluarga. Inna minadh-dunuubi dunuuban la yughaffiruha illas sa'yu fil ar. Ada dari dosa-dosa itu ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah apapun. Satu-satunya yang bisa menghapus dosa-dosa itu hanyalah bekerja keras untuk menafkahi keluarga tapi tetap enggak ninggal kesa. Nah, Allahu Islam memang sangat menganjurkan kepada umatnya untuk profesional Ibadah harus profesional Bekerja juga harus profesional Allah menilai manusia dari sisi profesionalitasnya Ibadah kalau profesional nilainya tinggi Kalau amatiran nilainya rendah Orang kerja kan juga gitu Saya kalau mencontohkan Mohon maaf Uy. Orang berantem itu kalau profesional duitnya banyak Kayak Manny Baggio, My Water Junior, di Indonesia ada Christian Itu berantem, jotosan, tapi profesional, maka duitnya miliaran. Nah anda, berantem tiran, ga oleh duit malah bonyok raih. Nah, tak ada apaan, lobo penjara. Bercanda, cengengesan, buyon, kalau profesional suge, tukul arwane, modalnya cuma kembali ke lab. Duitnya puluhan miliar Sule Rina Nose Yang baru jadian sama Fafru Rozi itu. itu bukan itu Nah itu, itu cengengesan Tapi swanallah karena profesional Duit banyak Ada lagi so -imah, Itu modalnya cuma Tapi profesional Bercanda Duitnya luar biasa Halo Main-main aja kalau profesional dapat duit banyak Tuh Taufik Hidayat, Kriki Tsubagia, Reksi Mainaki, Liliana Nasir Pemain-pemain bulu tangkis itu, itu lari mentok ditampilin Tampil sana balik ke Udani, tampil pro no balik nomor ini Main-main itu, tapi profesional, duitnya coba Cuka sampean boleh olar mentok Tampil lo no soko singarbaya ini Malah sampean enggak profesional Sari, bola satu pakai rebutan 22 orang Cepak bola itu kan kaya wengidan satu bola pakai rebutan 22 orang enggak wopan dile-dele bo. bawa bola sendiri-sendiri bola berapa sih harganya murah enggak wopan dile giring-giring dile tendang-tendang sendiri pasang gawang sendiri gol-golkan sendiri sektor tulis tulis dile enggak ini satu bola pakai rebutan 22 orang tapi ketika profesional lihat akhirnya si R7 Cristiano Ronaldo triliunan bro Kerretwell, Karengben sama, Tony Cruz, oh, Jesse, Isco, Ernesto Tejes, itu yang Madrid. Yang Madrid barusan kalah, ya, oh, nggak lolos Liga Champions. Ya, El Clasico yang kalah ni, makanya tak sebut belakangan. Ya, kalau barusan yang leonah Messi, Luis Suarez, Neymar Junior, lo, oh, Rakitic gua kok Itu kakinya harganya triliunan karena apa profesional coba sikilmu. Sori sori sori. Mata itu kalau profesional juga dapat duit. Tukang syuting. Lu nginjek aku. Lu jadi duit. Lu nginjek lu nginjek kok aduh. Langsung duit malah kecurap. Tangan ni kalau profesional dapat duit. Ini operator yang bagian ini sound system ini. Dengan tangannya cuma oleh oleh pentel. Tapi profesional. Mitre triliunan. Nunggunya motor opini itu aku warang. setiap datang ke sini, kita mesti tendani yoi. Neng type dua kali tendani. Bisa kene tendane ini. Kira-kira kita korengan menain tendane musik ini. Ayo bendera ketoro itu diganti warna apa gitu. Mesti gitu. Tapi karena profesional, itu dia dapat duit. Itu loh mulut ini mulut mulut kalau profesional ngomong tajam Enggarene gak dipamor wae. Karena enggak profesional, coba muluk kalau profesional baca Al-Qur'annya. Mau bisa jadi internasional. Ini ini profesional. Dana yayasan di Komando Bari majo Quran gak. Alhamdulillah himinasyaiqus. Mau bayarin wong Nah Jumlah sampai jam empat, jam lima ya. jadi Panitianya lu bilang, Jojo. Hati harus dikelola kelola, ya, sama sekalian. Jangan ya, cari terus ya di rumah nol. Karena kelengkapan manusia yang lebih dibanding makhluk yang lain bukan cuma hati, ada nafsu, ada akal, ui manusia dikasih lengkap kalau malaikat cuma dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu kalau binatang dikasih nafsu nggak dikasih akal akal ini untuk apa akal ini untuk mempertimbangkan baik dan buruk untuk filter untuk mempertimbangkan benar dan salah nafsu untuk melahirkan keinginan harapan cita-cita ambisi pengen ini pengen itu pengen begini pengen begitu itu dari nafsu ibarat mobil lo nafsu itu Gas akal itu rem, nafsu itu adalah gas. Akal itu rem. Mobil berhenti bisa jalan kenceng karena di rem. Mobil mandek di rem. Ayuok. Oh, oh. Itu karena dikas. Mobil yang lagi laju kenceng bisa berhenti krit karena di. Kayak gitu fungsinya kombinasi antara akal dan rem nafsu dengan akal. Rem dengan gas. Manusia itu karena lagi punya keinginan langsung tanjempuk gas. Waaah. Akalnya pertimbangan. Ini dibiarin ngegas. Apa direm? Kalau bagus, bener, manfaat. Gak usah, gak usah ngerem. terus Tapi ketika ini mendorot bahaya salah. Cepet-cepet. Wah ini metodenya orang ceramah Namanya ngerem ya. Masak langsung ngerem. Tidak, tidak, tidak. Itu namanya harus begitu. Uh -huh. Misalnya, misalnya, nah, misalnya, lihat teman, lihat tetangga, kok oh, gelangi renteng-renteng. Kayak -renteng. oh, jarang kepal. Mereka boleh menggugul tekan kele. Gilengan ke. Mereka tangannya udah, oh, berimpin. Berimpin. Apalagi suruh membiramah lagu Indonesia Raya. Saya <tuh> berhubungan, saya berhubungan, saya berhubungan, saya berhubungan, Untung enggak jadi tadi. Aduh, ini gimana? Ya, mohon maaf. Perempuan tuh kalau lagi lihat kayak gitu mesti langsungnya langsung nyambung gas. Wer. Kepingin kapan yo? Ya? Kapan yo? Ya? Ngajiku tak ke Kapan yo? Ya? Kapan yo ya? mesti kepingin. Tancep gas sine nafsunya Per. Lah, nah, akali mempertimbangkan dilanjut ngegas apa dire. Enggak yo kok tukul jilak pengutang kueh lombong akhirnya gak si dong, gak si to bilang sep, direm, hei tak usah ambian mana aku yuk segelang yang karet malah enak, saya maya-maya rambutku modal madul kena ikut saya maya-maya bujuku ngamut nesu kena ikut jepit malah enak kami memajikan ngamut sep, direm itu loh. Ya, ya. eh, ada temen yang berangkat umrah atau berangkat haji. Pingin apa nggak? Ya. kalau punya iman mesti tancap gas. Per lah. Ini terus akal lagi pertimbangan. Kirim mau buka yuk, Kirim mau buka yuk. Eh, utang Yoes lunas. Rumah Yoes dadi Eh, kau tugu sawah. Kau nah, sawah sawahan, mati rata kubu uprah aku begini. Nah, akhirnya kaum sang rektor terus, dia ngakal dan nafsu. Kalau binatang itu cuma dikasih nafsu enggak dia kasih akal. Ngegas tok, enggak ada rem. Apa yang diinginkan ber tanpa rem makanya binatang itu enggak ada norma, enggak ada undang-undang. Contoh ya. Codot. Codot itu Oh, sini. Codot cocot cocot ya. Eh kalau lihat ada jambu masak eh langsung tanjek gas beru beru beru beru beru nggak bertuli. Ini yang nanam siapa? Aku nggak ikut ngarab Kok tau-tau tak pangan? Niki merugikan apa? Nggak melanggar undang-undang apa ndak? Ya ndak mikir mencotot. Nggak ada renyah ngegas to, aneh. Wedus. Oh ya sana wedus. Wedus di tengah jalan gua pengen kencing. We langsung tanjek gas. Turr. Oh tidak peduli, banyak orang ditonton orang tidak peduli Masa ada, berdua sarap moyo, kotor itu Tidak peduli, tidak ada rimel Kerana kalau tidak berdua sarap moyo, boleh jadi di sini tidak peduli Kambing mau kencing, kalau cari toilet itu tidak ada Tur, Tidak peduli, tidak ada rimelnya Habis kencing, tidak sewa, di gupik nontok Lalu saya, saya akan menghubung saya yang tiru Itu tidak tidak peduli, habis itu tur. Ya Allah, ma mari juga cewa, cewa yang mengobat Obat abet itu. loh Ya aku berarti kaya Ya, ini aku berarti kaya Para kudus-kudus kalian bisa ubat Malah ini ada metode, ini metode tutul Nanti habis kencing tur ya, cewa itu tutul, no tak galistrik <laughs> Bukan itu tak galistrik, betai yang ini Pakai ditutul anak-anak Sorry ya, ha, sorry Kudus, tanang Gitu senang. Kok ketok wedus-wedus nang jalan. Adeh pokoke diubah-ubah. Terus budela truk-truk. Langsung tancap gas pereng. Clingkri. Enggak remnya. Wes gila wong. Ketok ayu berong ber Berarti lebih parah daripada al'aam alhum adall ulai kahumul mereka itu seperti binatang ya saya katus bahkan lebih parah daripada lutus kira-kira ada enggak Yukai banyak yang tahu di Ponorogo pentani apa ya kegiatan-kegiatan semacam ini selamat untuk Iwi Tanjung yang harilah ke-16 yang mengadakan acara publik Akbar acara penanaman ini mudah-mudahan sifat-sifat seperti pedus-pedus tadi Akan lenyap, akan hilang dengan acara-acara semacam ini Pembangunan karakter, pembangunan mental ini jauh lebih penting Semangat Allah, oh, saya bangga Udah jam saja ya Ya, kalau mereka dia hanya dikasih rem, tidak ada gasnya Cuma dikasih akal, enggak dikasih nafsu, ngerintok. Maka malaikat enggak pernah punya keinginan. Enggak pernah punya keinginan. Ada makanan seleset apapun malaikat, enggak kebingin. Biasa. Ada cewek secantik apapun malaikat, enggak. Hmm, ngonwai pak. Biasa. Karena yani sampai yang anda ingin menganggung itu, ser-ser, per-per, dul-dul. Kalau malaikat enggak. Kalau saya yang lihat yang cantiknya cantik begini, hmm, ngonwai pak. baik kata itu. Kalau kata apa mau pagune betul. barang Ramana memang iya. Jadi jangan gitu ah istri aku senyum-senyum. Aku jadi malu. Loh, benar benar. Malaikat lihat wah, bobong semo kayak aku. Hmm, benar. sampean lancoro. Malaikat itu tidak paling mokor, oh, cuaca untuk segunung nah, beri. Tidak kerana dia selalu ngeri, seresat apapun makanan, seenak apapun, tidak ada yang menggiurkan di dunia ini karena malaikat itu hanya punya akal, tidak punya nafsu. Bagi kita manusia dibekali sama Allah ada nafsu, ada akal, ada hati. Yang hati itu untuk sebagai uh, seter yang tugasnya mengingkarkan. Ini menengen. Mengiwa Atau mengenceng Yang ceramah saya Ketika Akal manusia bisa mengendalikan Nafsunya Ketika nafsunya Bisa menghiasi akalnya Maka manusia bisa lebih hebat Daripada makhluk apapun Sekali lagi apabila Akalnya Divariasi dengan keindahan nafsunya Dan nafsunya dikendalikan Dengan kehebatan akalnya ah, ah, sama sekalian untuk selanjutnya sebelum kita berdoa nah, ya. nah, kita itu dikasih batasan waktu sampai jam 4 maksimal Ini nanti kalau diparani polisi B ya kangen terdusir ke APE di edulis api ya kalau masih kangen sama aku ya kapan-kapan diundang lagi gitu, -gitu. bener Saya sih jadinya materinya masih belum separuh yang saya sampaikan. Ya, tapi karena acara kan terlalu wakih, kabe sambutan. Nah, ini datang ke sini lu jam berapa, Bu? Habis sholat udah datang. Sekitar jam 12. Eh, setengah 12 apa udah datang ke sini? Jam 03 baru dinaikin. Aman, oh, Bapak. Maunya aku ngaji agak lama Ya durasi waktu yang dikasihkan ke aku Agak lama ya. Akunya sih Akunya udah menyiapin materi Itu uswakit banyak Sampai aku bingung Ini tak mulai lah itu kondi materi Sampai materi poinnya Yang kapan-kapan mana Selanjutnya ada saudara kita Alhamdulillah yang Ibu Hidayah oleh Allah SWT Allah, Mas Yogi, mana Mas Yogi Satyogi Sama Nah, ini kan nanti sahadat kalau dalam bahasa taiwannya itu kan ga iso bahasanya aku mensahadatkan bahasa Arabnya, nanti bahasa taiwannya ada yang membimbing menonton oh ada ya dan saya nanti yang mendoakan ya hah oh ini sama penggalangan dana yang tepuk ada masih ada Eh, ini disahatkan dulu apa penggalangan ke arah dulu? Kan? Ini kan saya Saya yang menjahatkan dalam bahasa Arab, nanti ada yang me membimbing. Nah. Ada yang menerjemah. Nah. Nah. Apa imam masjidnya sudah? Sudah di bawah Selamat sekalian, saudara-saudaraku Mari Diminta Anda semua untuk Menjadi saksi Atas Diberi hidayahnya saudara kita Menjadi mahalah Menjadi saudara kita Sekaligus mohon <tik> Iya. Mohon doa. Mudah-mudahan saudara kita ini setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa memeluk agama Islam, mudah-mudahan diberi istiqamah. Jangan kadang ada yang Islamnya sekedar salat karena mau nikah. Itu pendapat betul enggak ini? Mohon doanya, mudah-mudahan saudara kita ini betul-betul istiqomah dalam menjalankan Islam dan bisa berislam secara tafah. Jadi kan yang nanya-nanya siapa macam-macam. Owe, owe, kasih. では…や乃先生的 記念了 weiß的… 你要換那個名字可以嗎? 對…然後一回 小時候用回์叫的你 saya tahu, saya tahu. Kalau suatu hari, kalian berdua pasti akan menggunakan nama keluarga kami untuk memanggil kami. Nama apa? Nama apa? Nama apa? Mohon juga mudah-mudahan. sekalian mohon kesaksian dari jeringan semua. Agar mudah, -mudahan, mudah -mudahan, saudara kita yang ini jas apa nama? J. Wa. J. Wa. Wa. Okay. <tongan> <tongan> Kami berdoa. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. نسالك يا حق يا حق يا رسول الله ان تسقينا من هذا النبع الحق وقدرينا ان نرتوي. اللهم ارحمنا بمانا بمرقومه واصلح لنا شؤوننا وضروراتنا واغفر لنا ذنوبنا مغسوما. اللهم انك تعلم بنوبنا وفجورنا وانك تعلم مؤيننا وفجورنا. Inna kita alamohai jadi nampak liha, apabila dikawal juga wakaf lebihkan hasil. Selim na, selim dina, na, selim dunyana, selim akhirah dan nampak tu sengetan usai imanana, pada tu sengetan ini nampaknya khubuk awal ayah hamunah, perjuangan akhirah yaitunya Ina kahal kami syukur diri dengan kita berkedir. Karena hablana kami berjaya, tidak beriyat, tidak kurut, tak aib, tidak mengundang, tidak kauin, tidak bama. Belum lain adalah kami khairi masalah kebiri. Alaihi Wasallam. Nabi kami menerima syariat Nabi kami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Anak Allah wa nabiat shailabik. Dan binaati nafjudnya Hasanat dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.